Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada guru kita Buya Yahya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Muhammad Sultoni dari Kecamatan Gebang. Saya ingin bertanya apabila ada seseorang yang bekerja di luar negeri dia mampu Terus, ya uangnya banyak, dia berkewajiban haji enggak? Segitu saja pertanya pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wajib haji. Orang wajib haji adalah di saat mereka itu mampu. Lallay walillahi alanna sehijjul baiti manista ta'a ilahi sabila Mampu. Mampu ini biasanya kalau di negeri kita adalah mampu materi. Karena harus beli tiket, bayar dan sebagainya. Mampu, termasuk nanti yang ditinggal di rumahnya pun ada yang dimakan. Tidak boleh kita tinggal haji lalu kelaparan mereka. Mampu. Dan harus diketahui bahwasanya tidak wajib bagi kita untuk cari duit untuk haji. Ini harus pahami oleh para fukaha ini. Nah, di VK ini, tidak wajib kita cari duit untuk haji yang wajib bagi para suami cari duit untuk memberi nafkah anak Is. Kapan wajib haji? Jika tiba-tiba menemukan dirinya sudah cukup, baru nanti wajib, wajib haji. Terserah di mana kerjanya, apakah di Jawa, luar Jawa atau luar negeri. Pokoknya masih di dunia kerjanya, kalau di luar dunia sudah mati. Asalkan masih kerja di dunia, lalu dia punya harta yang cukup, kemudian mampu dan bisa pergi. Kenapa? mampu ini adalah termasuk mungkin negara kalau di negeri kafir mungkin negara tidak memperkenankan maka biarpun duitnya melimpah ruah menjadi tidak wajib karena apa tidak mampu dia melakukan tapi kalau mampu tuh hijrah dia hijrah intinya selagi dia mampu pergi ke sana dengan biaya tersebut maka dia wajib dan wajibnya haji dalam islam adalah tarakhi yang penting azam dulu yang azam, azam tuh niat yang kuat untuk melakukan haji termasuk mulai dengan daftar atau apa ataupun berangkatnya adalah boleh, boleh tahun depan atau tahun berikutnya yang penting jangan sampai bagi siapapun yang sudah kaya, sudah punya uang cukup tidak melintaskan hati-hati yang untuk niat haji, itu dosa maksiat ataupun haji itu tarohi tarohi itu adalah apa? tidak langsung tahun ini mungkin kita bisa mikir tahun berikutnya ada sebagian nunggu anaknya atau nunggu baga macam, nunggu Nah, perempuan saya setelah menikah sekarang kalau saya tinggal takut macam-macam takut ini ini bisa demi keamanan tapi bukan bukan fauron tarohi jadi tetap wajib